Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum jamian bitahiyatul salam tahiyatan min indillah tahiyatan habal jannah tawyibah, salamatan daimatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da Rabbi syrah li wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli wa ba'dhu man fa'na bi ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbana zibna ilma warzuqna fahma Ikwani al akhiba saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah pertemukan kita Di tempat yang mulia ini Di salah satu rumah Daripada rumah-rumah Allah Di hari yang mulia Di bulan yang mulia Salah satu dari Ashkurul Hurum Dari Empat bulan yang dimuliakan Al-Allah SWT Yaitu di bulan Muharram Di bulan Muharram ini Allah SWT telah menetapkan Pada kita bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram ini pula kita dilarang untuk melakukan pertikaian bahkan peperangan diharamkan dilakukan di bulan Muharram akan tetapi dalam sepanjang sejarah kemanusiaan kita tidak bisa pengkiri bahwa banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa baik yang menggembirakan maupun yang menyedihkan yang terjadi di bulan Muharram. Peristiwa yang menggembirakan di antaranya adalah apa yang pernah dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan nabiullah Musa alaihi salam di atas kejaran Firaun laknatullah alaihi terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menangkan pasukan Thalut menghadapi pasukan Jalut Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalud, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nabi kita, Ibrahim alaihissalam, dari kobaran api yang membakar tubuhnya, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Sehingga pada bulan Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada umatnya untuk melaksanakan saum di bulan Muharram yang kita kenal sebagai saum Ashuraq saum di, di hari ke-10 di bulan Muharram. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan saum Ashura ini sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam seumur hidupnya melaksanakan saum di 10 hari di hari ke-10 di bulan Muharram. Sehingga saum di hari ke-10 di bulan Muharram ini dahulu menjadi saum yang wajib. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum di bulan Ramadhan pada tahun kedua sesudah hijrah. Jadi bayangkan -iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah di tahun kedua beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Barulah kemudian turun perintah untuk melaksanakan saum di bulan Ramadhan. Artinya apa? Artinya selama 15 tahun saum di hari ke-10 di bulan Muharram merupakan saum yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Sampai ketika kemudian kaum muslimin yang berada di kota Madinah menyaksikan bahwa ternyata orang-orang Yahudi juga melaksanakan saum Di hari ke-10 di bulan Muharram. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk saum di hari ke Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah ikhwata al-Iman rahimahullah alhamdulillah kita telah melaksanakan saum di hari ke-10 di bulan Muharram itu dan kita juga mudah-mudahan juga melaksanakan saum di hari ke 9 atau saum di hari ke kese 11 untuk membedakan antara saum kita dengan orang-orang Yahudi. <Sess> Namun ikhwatal iman rahimakumullah ada sejarah yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan yang terjadi juga pada tanggal 10 di bulan Muharram. Tepatnya Terjadi pada tahun ke-61 sesudah hijrah yaitu wafatnya salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW Al-Husayn Ibn Ali Ibn Abi Talib RA. Peristiwa syahidnya Al-Husayn ini merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan Peristiwa yang sangat memilukan Peristiwa yang kemudian membuat umat ini Sepanjang sejarah Ya. Meratapi, menyayangkan terjadinya peristiwa ini. Namun ikhwatuliman rahimakumullah sepanjang sejarah pula peristiwa syahidnya Al Hussein di padang Karbala telah dipenuhi dengan berbagai macam cerita-cerita dusta, baik itu dari kalangan yang mencintai Al Hussein. Maupun dari kalangan yang memusuhi Al-Hussein Baik itu dari kalangan kaum muslimin Maupun itu dari kalangan orientalis yang membenci Islam Banyak ditambah-tambah kisah-kisah mengenai wafatnya Al-Hussein Sehingga banyak sekali kaum muslimin yang kemudian tidak tahu Bagaimana sesungguhnya peristiwa sebenarnya Yang terjadi pada tahun pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu. Apalagi kemudian hari ini kita dihadapi dengan tantangan Yang ini saya tampilkan ini Ini koran hari ini di Makassar ya. Koran harian amanah Menampilkan headline mengenai Muhammadiyah yang akan mempolisikan kelompok syiah Karena ternyata kelompok syiah di Makassar Mereka telah menyelenggarakan acara memperingati wafatnya Imam al Husain. Dan kemudian dalam acara tersebut Mereka mencaci maki para sahabat Ridwanullahu alaihim ajma'in Yang para sahabat Ini merupakan orang-orang Yang telah menyampaikan Islam kepada kita Bayangkan Ikhwatal iman rahimakumullah kalaulah tidak karena jasanya para sahabat Ridwanullahu alaihim ajma'in Maka niscaya tidak akan ada Al-Quran Di tengah-tengah kita Karena Al-Quran sampai kepada kita Melalui jalur periwayatan Para sahabat Kalaulah tidak karena jasa para sahabat, Ridwanullahu alaihi wa jema'in, Maka tidaklah ada as-sunnah. hadis hadith sampai kepada kita. Karena yang meriwayatkan hadis kepada kita, Adalah para sahabat. Maka para sahabat, Mereka adalah orang-orang yang jujur, Dalam menyampaikan agama ini. Kalau dalam urusan dunia, Mungkin ada di antara mereka yang tidak jujur. Akan tetapi dalam urusan agama, Mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat, Al-adalah, Sifat keadilan. Dalam perkara agama Dan ini dipegang teguh oleh kaum muslim Nah sahabat yang posisinya demikian mulia itu ya, Dalam tradisi perayaan Asyura yang dilakukan oleh orang-orang syiah -orang ya, Mereka mencela, Mereka menghina Mereka memaki-maki Mereka melaknat para sahabat Saya mengungkapkan hal ini Ini bukan dari katanya-katanya ini saya perlu sampaikan secara terbuka. Saya menyampaikan hal ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi, ikhwat al-Iman rohimahullah, saya perlu buka kartu sedikit ini. dan Saya kira tidak perlu direkam ini. Saya lahir 1 Oktober 1979. Kakek saya tentara. Ayah kandung saya aktivis. Beliau aktivis. PI, aktivis HMI jadi keluarga kami sudah bergaul dengan banyak para aktivis apa namanya, aktivis Islam sejak dahulu, rumah kami itu dulu di Tanjung Priok itu jadi tempat markas para aktivis 1979 kita ingat apa yang terjadi 1 April 1979 terjadi revolusi Iran dan seluruh aktivis Islam yang lahir di tahun 70-an, tahun 80-an mereka sangat mengagumi peristiwa revolusi Iran ini jadi saya ingin sampaikan pengalaman hidup saya. Sejak saya masih kecil, Pak, kami enam bersaudara. Tiga laki-laki, tiga perempuan. Saya anak laki-laki yang terakhir. Jadi dari tiga laki-laki, saya anak laki-laki yang terakhir. Di kamar kami, para lelaki itu, saya kamar bersama dengan dua orang kakak saya, ya, di kamar kami, para anak lelaki itu, itu di seluruh penjuru dindingnya, ke kanan kiri, ya, itu ditempeli oleh foto-foto ulama Iran. Itu seluruhnya. Jadi dari sejak kecil itu, saya sudah melihat itu fotonya Imam Khomeini, fotonya e, Imam Asistani, kemudian fotonya Hassemi Rafsanjani. Toko-toko ya. Iran itu seluruhnya terpampang di kamar kami. Setiap hari Jumat, kakak kandung saya itu datang ke kedutaan besar Iran dan kemudian mendapatkan majalah Al-Quds. Kami mendapatkan itu majalah-majalah buku-buku dari kedutaan Iran. Ketika saya beranjak dewasa, ya mulai remaja itu saya diajak oleh kakak saya, kakak saya dua tadi, yang terpengaruh betul dengan syiah itu adalah kakak saya yang kedua, kakak saya yang pertama tidak terpengaruh betul kakak saya yang kedua itu terpengaruh betul dengan ajaran syiah dan kemudian membawa saya kalau ada acara-acara pengajian-pengajian syiah termasuk ke acara-acara azdari, acara-acara takbir, apa itu? takbir itu, azdari itu adalah acara-acara mengungkapkan duka cita akan syahidnya Husain tatbir itu adalah acara-acara memukul-mukul diri, menyakiti menyakiti diri, ya. ketika dibacakan maktal maktal itu apa? maktal itu adalah syair syair yang menggambarkan wafatnya imam al-usir saya diajak itu saya datang, saya ikut saya ikut pukul-pukul itu pak ya. sampai sekarang saya masih ingat syairnya Ya, mau belajar syairnya? Ya syahid ya mazlum ya imam ya husain ya syahid ya mazlum ya imam ya husain. Itu syairnya tuh. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Itu peristiwa 20 tahun yang lalu itu, 25 tahun, 27 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan kita pukul-pukul tubuh kita. Kita menangis, kita meratap. Dan yang muncul sesudah sesudah acara itu, perasaan apa? Perasaan benci sebenci-bencinya. Kepada ahlu sunnah perasaan benci sebenci bencinya kepada para sahabat dari dua nubung benci kepada Abu Bakar benci kepada Umar benci kepada Uthman terlebih khusus benci kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu kita tahu Muawiyah ini merupakan pintunya jadi kita ingin mengenali seseorang itu syiah atau bukan tanya kepada dia apa pendapatmu tentang Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu kalau dia bilang, Muawiyah bukan sahabat Muawiyah ini pengkhianat, Muawiyah ini begini-begini-begini ah, Terbukalah ke dukun ya, Jadi mungkin orang Syiah Bisa mengelabui kita, tapi kalau kita tanya Soal Muawiyah dan kemudian ucapan ucapannya negatif Kak, Kalian tidak bisa Membohong kita ya, Karena dalam Ajaran Syiah itu ada yang disebut sebagai taqiyah Jadi mereka menutupi dirinya Bahawa dirinya adalah pengikut Syiah ya, Tapi Takya itu kalau sama saya terus terang enggak enggak mau umpan lah. <laughs> enggak mau umpan karena saya bergaul ya dengan kakak saya itu yang orang Syiah itu. Tapi sekarang kakak saya alhamdulillah sudah bertobat ya sudah ya kembali ya ke jalan yang lurus gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini pengalaman emosional, Pak. Kami dididik untuk mencintai Al-Husain, untuk mencintai keluarga Nabi, tapi pada saat yang sama kami dididik untuk membenci para sahabat. Saya pesantren, Pak. Santren. Santren saya itu pesantren Wahabi, tanda kutip ya. Santren Persis Persatuan Islam. Kita tahu ya Persis itu kan keras banget dalam soal akidah. Nilai akidah saya ketika tanawiyah itu rata-rata 6. <laughs> Kenapa rata-rata 6. Setiap kali pelajaran akidah saya debat itu guru saya. Setiap kali pelajaran sejarah saya debat guru saya. 6 6 6 6. 6. Alih juga gitu, memang jelek terus ajaran akidah. Barulah kemudian terbuka pemahaman saya bahwa Syiah ini sesuatu yang keliru. Itu kira-kira ya ketika kelas 3 SMA, SMA lah. Baru kemudian terbuka fikiran saya. Masyaallah. Jadi ini sesuatu yang enggak bisa di enggak bisa kita kungkiri bahwa seseorang kalau sudah masuk ke dalam agama atau ajaran Syiah ini, pastilah mereka akan membenci Ahlussunnah Pastilah mereka akan membenci para sahabat Pastilah mereka akan membenci kaum muslimin yang lain Jadi mereka sering menuding kita ini takfiri Kita adalah orang-orang yang mengkafirkan mereka Padahal sesungguhnya Mereka lah yang terlebih dahulu mengkafirkan kita Tadi di awal ceramah ini Saya mengungkapkan ya bahawa Di 10 Muharram kita disunnahkan untuk apa? Untuk sawl Tapi tahukah ikhwata liman rahimahullah Tidak ada satupun di antara mereka Yang ketika melaksanakan acara asyurah Itu yang melaksanakan sawl saya dulu satu-satunya orang yang saum ketika itu. ditanya kok saum? Ya saya saum. Kan saya ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga saum. Oh yaudah, ya. kami enggak saum. Karena menurut keyakinan kami, kata mereka ya, ini saum hari asyuro ini adalah saum untuk memperingati syahidnya Husayn. Bergembira akan syahidnya Husain. Husain kata mereka. Padahal kalau kita baca sejarah, Imam Al Husain wafat di tanggal 10 Muharram itu dalam keadaan saum. Jadi kalau mereka bilang ngikutin Imam al Husain harusnya mereka saum tanggal 10, tapi mereka enggak. Karena kata mereka ini, saum 10 Asyurah ini buatannya Muawiyah ini. Buat apa? Buat bergembira akan, uh, buatannya Yazid, maaf. Buat bergembira akan wafatnya Husain. Jadi ikhwat taliman rahimahumullah, ini sekilas ya, saya ingin ungkapkan bahwa ini sesuatu yang agak emosional sebetulnya, saya uh, menjelaskan soal soal perkara syiah ini. Esuani Allah Hibah. Saya ingin mengawali kajian kita, ya, dengan satu prinsip yang harus sama-sama kita pegang, yaitu prinsip bahwa kita adalah umat Islam ahlu sunnah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencintai keluarga beliau. Jangan sampai kemudian kita menjadi ahlu sunnah malah kemudian kita menjadi orang-orang yang membenci ahlu bait. Kita ini ahlu sunnah adalah orang-orang yang dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai orang-orang yang saling mencintai kita mencintai keluarga Nabi kita mencintai keluarga Nabi tanpa batasan tanpa reserve tanpa pilih-pilih, berbeda dengan mereka mereka itu mencintai keluarga Nabi tapi pilih-pilih yang mereka cintai hanya Al-Hasan, hanya Al-Husain dan kemudian keturunan Al-Husain Al-Hasan sendiri itu sering sekali mereka ukapkan, ini Al-Hasan ini pengkhianat, kenapa? Karena Al-Hasan telah menyerahkan kemimpinan Itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Jadi mereka tidak sepenuh hati juga mencintai Al-Hasan Mereka pilih-pilih dalam mencintai keluarga Nabi Sedangkan kita mencintai seluruh keluarga Nabi Baik itu istri-istrinya maupun keturunan Nabi SAW Maupun keturunan dari keluarga Nabi Dari jalur Al-Abbas Dari jalur Aqil, Dari jalur Ja'far bin Abi Thalib. Ini akidah kita kita mencintai ahlul bait selain mencintai ahlul bait kita juga mencintai para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sengaja pilih Ini tak, tolong digaris bawahi para sahabat itu sengaja Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bukan kebetulan gitu. Bukan kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kemudian ada Abu Bakar. Bukan kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ada Umar. Bukan kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ada Khalid. Bukan kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kemudian ada Bilal. Bukan kebetulan ini semua dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam mustatab Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berkemah bersama dengan para sahabat-sahabat. Lantas saat beliau berkemah, tiba-tiba tengah malam beliau sawallahu alaihi wasallam keluar dari kemahnya. Beliau menyendiri, beliau keluar. Para sahabat kemudian kebingungan, ini mana Nabi sawallahu alaihi wasallam? Kah di rumah? Menjelang fajar barulah kemudian Nabi sawallahu alaihi wasallam datang. Selama Nabi SAW pergi dari perkemahan kaum muslimin Para sahabat menangis sejadi-jadinya Mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT Mereka beranggapan jangan-jangan Allah SWT Sudah mencabut Nabi Muhammad SAW dari tengah-tengah kita Karena dosa-dosa kita Jangan-jangan kita ini memang tidak layak Untuk menemani Nabi SAW Sehingga Allah SWT Cabut Nabi SAW dari tengah-tengah kita Dan Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW Hawari yang lain, penolong yang lain Selain kita Mereka langis Menjelang fajar tiba-tiba Nabi datang Ketika Nabi datang, mereka kemudian bertakbir Allahu Akbar, bergembira sekali Dan kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, mengapa engkau Meninggalkan kami Kata Nabi SAW tengah malam Allah SWT wa ya, Memberikan wahyu kepadaku dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku untuk menyendiri. Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami saat malam tadi khawatir jangan-jangan engkau sudah dicabut dari tengah-tengah kami karena dosa-dosa kami." Lantas apa kata Nabi SAW, "La, bal antum ashabi fid dunya wal akhirah." Tidak, bahkan kalian adalah sahabat-sahabatku di dunia dan di akhirat. Jadi para sahabat itu sengaja dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kita gak usah gak usah berhayal gitu Pak ya. Gak usah berhayal. Andaikan kita hidup di zaman Nabi gitu. Pastilah kita akan menjadi sahabat Nabi. Akan menjadi penolong Nabi. Jangan gak usah berhayal kayak begitu. Karena belum tentu. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita jadi pengikut Nabi s.a.w. Malah jangan-jangan kita jadi pengikut Abu Jahal ikut Abu Lahab, ya kan? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah pilih para sahabat sengaja untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi akidah kita, kita mencintai Ahlul Bait dan juga kita mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berkhutbah di tempat yang bernama Khum. Ya. Tempat yang bernama Khum. Khum ini tempat di antara Makkah dan Madinah. Maka Nabi SAW memuji Allah. Menyanjung Allah. Dan kemudian beliau memberikan nasihat. Dan memperingatkan kepada kami. Thumma qala. Sesudah itu Nabi bersabda. Amma ba'du. Ala nas, Fa innama ana basharun. Yushiku ayya'tiya rasul Rabbi fa uji. Maba'du sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Sudah dekat masanya utusan Rabku datang lalu akan aku akan menyambut. Maksudnya apa? Sudah dekat nanti malaikat malaikat maut akan menjemput aku. wa ana tariku fikum thaqalain dan aku akan tinggalkan kepada kalian dua hal yang sangat berat. Dua hal yang sangat berharga. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama yang aku tinggalkan pada kalian adalah kitab Allah Al-Qur'an, fihil huda wa nur. Fakuhul di Dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada petunjuk. Maka ambillah kitab Allah itu. Was tensikuhi dan berpegang teguhlah dengan Al Quran. Fahs ta ada kitabillahirohmati. Maka Nabi saw. Memberikan motivasi kepada kepada kami agar kami mencintai Al Quran. Sumpaqaala sesudah itu beliau bersabda. Wa ahlu bayti. Hal yang kedua yang berharga adalah keluargaku. Udhakkirukum udhakkirukum Allah fi ahli baiti aku peringatkan kalian atas nama Allah mengenai keluargaku udhakkirukum Allah fi ahli baiti udhakkirukum Allah fi ahli baiti sampai tiga kali Nabi SAW memperingatkan para sahabat untuk memperhatikan hak-hak ahlul baitnya jadi wajib bagi kita untuk memperhatikan hak-hak ahlul bait Nabi SAW Sahabat Zaid bin Arqam ditanya mengenai siapa yang dimaksud dengan ahlu baitnya. Apakah mereka adalah istri-istri Nabi? Kata Zaid bin Arqam Radiallahu Anhu. Ya, secara umum adalah istri-istri Nabi. Tapi secara khusus yang dimaksud dengan ahlu bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dari keluarga Nabi. Siapa itu? Yaitu keturunannya Al Abbas bin Abdul Muhallib keturunnya keturunannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu keturunannya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan keturunannya Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini adalah keluarganya Nabi seluruhnya yang kita wajib untuk menghormati mereka apa kewajiban kita terhadap Ahlul Dajjal yang pertama kita wajib mencintai mereka kemudian yang kedua kita wajib untuk membela mereka Membela mereka dari tuduhan-tuduhan keji. Membela mereka dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Yang ketiga, kita wajib menghormati mereka. Makanya dahulu, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu kita kenal bahawa Abdullah bin Abbas, ini adalah termasuk keluarga Nabi, ya, anaknya Abbas bin Abdul Mufali. Ya, yang beliau sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan suatu ketika, Abdullah bin Abbas, ya, dalam proses mencari ilmunya, pernah mendatangi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau saya tidak keliru, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam proses mencari ilmunya, sesudah Nabi saw. Wafad. Maka dia mencari hadis-hadis Nabi. Ya. Dia datangi para sahabat-sahabat Nabi yang masih tertinggal, dan kemudian dia temui. Maaf bukan Abu Hurairah. Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia datangi rumah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit adalah khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pernah menjadi penulis surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang pernah ditunjuk oleh sahabat Umar bin sahabat Abu Bakar asidh As radhiyallahu RA, anhu menjadi ketua tim pengumpul Al Quran. Zaid bin Sabit radhiyallahu. Berapa usianya Zaid bin Sabit RA? ketika ditunjuk? menjadi sekretaris di Rasulullah 15 tahun. 15 tahun, Pak. Kita 15 tahun melayanan, 15 tahun. Itu. Sekretaris Rasulullah. Berapa usianya ketika ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an? Ya, ini tugas yang tidak bisa diemban kalau hari ini kecuali oleh seorang profesor doktor. Usianya ketika itu 21 tahun. 21 tahun kita menfas. Ini 21 tahun mengajarkan Al-Qur'an. Datanglah Abdullah bin Abbas ke rumah Zaid bin Sari. Zaid bin Sari ketika itu sedang tidur siang. Abdullah bin Abbas duduk di depan rumahnya Zaid bin Sari, duduk di depan pintunya, enggak diketuk. Khawatir mengganggu. khawatir meng mengganggu. duduk. Dan kemudian dibuka. Dibukakanlah pintu itu, Kemudian Zaid bin Sari bertanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, kau adalah ahlu bait Nabi. Kau adalah keluarga Nabi. Mengapa kau duduk di sini? Harusnya kau ketuk pintu saja. Minta supaya aku keluar. Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Aku adalah penuntut ilmu. Inilah adab yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Jadi menghormati gurunya. Zaid bin Sadid kemudian mengambil tangannya Abdullah bin Abbas dan kemudian dikecup tangannya. Dicium tangannya. Ya, dicium tangannya. Lantas kata... Abu Abbas kenapa kau cium tanganku kata Zaid bin Sabit inilah yang diajarkan kepada kami untuk menghormati keluarga Nabi SAW jadi kita diajarkan itu untuk menghormati keluarganya keluarganya Nabi SAW tadi ya. apa saja melindungi, membela, menghormati ya. kemudian apalagi bersalawat kepada keluarga Nabi maka salawat terputus Sebelum kita mengucapkan salawat juga kepada keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bersalawat, Allahumma ala Muhammad waala Ali Muhammad. Salawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi menasehati mereka apabila mereka salah. Ini termasuk bagian dari adab kita kepada ahli. Kalau ada keluarganya Nabi, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersalah. Melakukan dosa, melakukan maksiatlah kita nasihatinya supaya apa? Supaya mereka kembali kepada ajaran datuk mereka Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi inilah akidah kita. Kita mencintai ahlul Bayt keturunan atau keluarga Nabi SAW. Nah, orang-orang Syiah Rafil bahar hari ini mereka mengaku sebagai pencinta ahlul Bayt. Padahal kita juga pencinta ahlul Bayt. Akan tetapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh mencintai keluarga Nabi SAW. Tapi sebelum kita bahas itu Saya ingin sebutkan ini sering ada dua istilah ya, Yang sering diungkapkan Kalau kita membahas tentang tentang syiah ini. Ada istilah syiah Ada istilah rafiduh Apa bedanya antara syiah dan rafiduh ya. Syiah itu Arti secara bahasa Artinya adalah pengikut ya. Dalam Al-Quran itu Ada dua ayat Yang memakai kata syiah Ya, yang pertama Surat Al-Qasas ayat 15 ini Ketika berbicara mengenai Nabi Musa AS ya. Nabi Musa AS memukul se Seorang dari Bani Israel eh, Memukul seorang dari Mesir ya. Dan kemudian Orang Mesir itu memanggil syiahnya Menggil pengikutnya, memanggil kelompoknya ya, Kemudian juga syiah Tentang Nabi Ibrahim AS Pengikutnya Nabi Ibrahim AS Jadi syiah secara bahasa artinya pengikut nah, Jadi Syiah ini Ya. Kalau hari ini mereka mengaku sebagai Syiah Ali, pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi apakah betul mereka ini adalah Syiahnya Ali? Ya. Nanti kita akan periksa. Syiah Ali ini muncul pertama kali ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berselisih pendapat dengan beberapa sahabat. Yang pertama dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal. Maka pasukannya Ali disebut Syiah Ali. Kemudian yang kedua, ketika Ali bin Abi Thalib berselisih dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin, maka pengikutnya Ali disebut sebagai Syiah Ali. Jadi Syiahnya Ali itu para sahabat lagi, Pak. Syiahnya Ali itu para Tabiin. Syiahnya Ali itu akidahnya sama dengan kita. Mereka mencintai para sahabat yang lain pula, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu Syiah Ali. Oh, ada hari ini orang ngaku Syiah Ali tapi membenci sahabat, membenci istri-istri Nabi, Jadi Syiah Ali itu, ya mereka dahulu ya pengikutnya Ali ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Talib dengan beberapa sahabat. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Rafibah? Rafibah secara bahasa berasal dari kata Rafabah yaitu Rafibu yang artinya menolak di rafidhah artinya kaum yang menolak. Istilah rafidhah ini muncul ya ketika salah satu cucunya Ali bin Abi Thalib. Namanya Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Hafal, Pak? Ya, ini Zaid anaknya Ali. Ali ini adalah anaknya Hussein. Atau dikenal juga sebagai Ali Zainal Abidin atau Ali As-Sajjad. Ya, jadi Zaid bin Ali, Zainal Abidin, Abu Ali as sajjad bin Hussein. Jadi ini cucunya Hussein atau cicitnya Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Hussein ini dahulu pernah berselisih dengan Khalifah pada masa itu. Ya. Kalau tidak salah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya. penguasa dinasti di Umayyah, raja saat itu, berselisih dengan Khalifah saat itu, dan kemudian dia membawa pengikutnya. Kemudian setelah dia keluar dari istananya penguasa istananya raja ketika itu ternyata dia dengar ya ada di antara pengikutnya itu yang mencela Abu Bakar Umar dan Uthman. Maka Zaid bin Ali menasehati pengikutnya jangan kalian mencela para sahabat jangan mencela Abu Bakar Umar Uthman nggak boleh. Kan tapi pengikutnya ini malah menolak nasihat dari Zaid bin Ali. Maka Zaid bin Ali kemudian berkata Rapatumuni apakah kalian menolak nasihat dari aku? Maka sejak itulah orang-orang yang mencela Abu Bakar, Umar dan Uthman Disebut sebagai kaum Raffiullah Atau orang-orang yang menolak nasihat dari Zaid bin Ali Disebut sebagai kelompok Raffiullah Sedangkan orang-orang yang menerima nasihat dari Zaid bin Ali Disebut sebagai Zaidiyah nah, Kemudian kita kenal ada Syiah Zaidiyah Ya, Syiah Zaidiyah ini Syiah yang lebih dekat dengan Ahlussunnah. Karena apa? Karena mereka tidak mencela para sahabat. Mereka hanya menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib lebih lebih utama dari sahabat yang lain, akan nah, tapi mereka tidak mencela. Ya, Syiah Zaidiyah. Kan tapi Nabi ikhwatul iman rahimatullah dalam perkembangannya ini nanti kita akan lihat bahawa ternyata Syiah Zaidiyah ini juga bertransformasi menjadi Syiah yang radikal menjadi syiah yang memusuhi Ahlussunnah. Contohnya apa? Seperti yang terjadi di Yaman hari ini, Syiah Houthi, Syiah Houthi ya, yang membantai Ahlussunnah di Yaman itu asalnya adalah Syiah Zaidiyah. Akan tapi hari ini mereka sudah bertransformasi, mereka berkoalisi dengan Syiah Rafidhah dari Iran, dan kemudian akhirnya mereka juga memusuhi dan membenci Ahlussunnah. Jadi kalau disebut ada tidak syiah yang tidak membenci sahabat ada itu syiah Zaidiyah Hari ini ada atau tidak? Bisa kita katakan hampir tidak ada Hampir tidak ada syiah yang tidak membenci para sahabat Jadi ini perbedaan antara syiah dan rofiboh Nah sekarang kita akan lihat Yang hari ini muncul ada di tengah-tengah kita ini Ini syiah atau rofiboh, Pak? Syiah atau rofiboh? Kelihatannya yang muncul ini Ini rofiboh semuanya karena tidak pernah saya dapati di antara mereka kecuali mereka membenci para sahabat. Mereka hanya memuji sahabat sebagian saja yaitu Abu Dhar Al-Gifari, Salman Al-Farisi, Ja'far bin Abi Thalib. Yang lainnya mereka kafirkan, mereka laknat. Luar biasa. Kalau di hadapan kita kita tanya, mereka enggak akan ngaku. Tapi kalau kita ikut kajiannya, kita ikut bergaul dengan mereka, mereka lancang sekali kata-kata mereka itu. Tadi saya cerita ya kakak saya yang pertama itu, itu kan nggak terpengaruh sih. Kakak saya yang kedua itu terpengaruh. Kakak saya yang pertama anaknya, anaknya yang pertama perempuan, diberi nama Aisyah. Diberi nama Aisyah. Kakak saya yang kedua langsung marah. Apa yang dikasih nama Aisyah? Itu nama pelacur. Itu nggak nggak bisa dipungkiri tuh bagaimana di apa namanya jahatnya bisan-bisan mereka itu mencela para. Istri-istri Nabi. Padahal Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang memeluk Nabi saw. Ketika Nabi saw wafat, cairan yang terakhir yang diminum oleh Nabi saw adalah air yang berasal dari mulut Aisyah radhiyallahu anha. Karena sebelum Nabi saw wafat, Nabi saw minta dikunyahkan kurma, dan kemudian dikunyahkanlah kurma itu oleh Aisyah, dan kemudian diberikan kepada Nabi saw. Dan tidak lama sudah itu Nabi saw wafat. Apakah mungkin Nabi s.a.w. wafat dalam pelukan seorang pelacur? Istri-istri Nabi itu adalah ummul mu'minin ibunya orang-orang beriman. Kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai ibu-ibu kita. Bahkan lebih besar daripada kita mencintai ibu-ibu kita. Oke, okay. Jangan heran, Pak, kalau kemudian pengajian-pengajian syiah mereka mencela-cela para sahabat, mencela-cela istri nabi, dan akhirnya kemudian diusir di mana-mana. Sebagaimana yang terjadi di Sampang, sudah diusir, barulah mereka kemudian merintih-rintih. Mereka playing the victim gitu, mereka ngaku kayak gitu, ini korban diusir-usir. padahal yang terjadi pertama kali mereka celak cela para sahabat nabi melalui mikrofon-mikrofon itu, di kros masjid, suara keras, celak aisha, celak ubaqr, celak umar. Akhirnya diserang oleh kaum muslim yang di Sampang. Sesudah diserang diusir. Mereka merintih-rintih, ngadu ke Komnas Ham, ngadu ke sini ke sini. Jadi kalau mau damai, kalau mau damai sudah. Kalian hormati keyakinan kita. Kita mencintai para sahabat, kita mencintai istri-istri nabi. Udah, kalian mau sesat-sesat silahkanlah sendirilah. Ya. Jangan malah apa? Jangan malah mencaci orang-orang yang kita yang kita cintai. Kalau mau damai begitu sebetulnya. Dan ini sudah dinasehati oleh oleh tetua-tetua mereka gitu, oleh para ayatullah mereka. Kan tapi mereka senantiasa melanggar ini nasihat nasihat ini. Kalau memang enggak bisa enggak ini bagian dari akidah mereka. Nah, kalau ada orang berkata Rafidhah, Syiah Rafidhah ini sama dengan muslim, sama dengan Islam. Kita perlu tanya di mana samanya? Di mana samanya? Ya. Kita tidak mengkafirkan, tapi kita hanya bertanya di mana samanya? Syahadatnya saja Pak, udah beda Pak. Dan saya dengar langsung, kakak-kakak saya sendiri, pak. Dan saya dulu diajarkan syahadatnya begitu. Kita syahadat bagaimana, pak? Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu syahadat kita. Syahadat mereka bagaimana? Ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna aliyan waliyullah. Kalau enggak pakai yang ketiga ini enggak sah rukun Islam kita beda dengan mereka. Rukun iman kita beda dengan mereka. Salat kita beda dengan mereka. Mereka salat 3 waktu, kita salat 5 waktu. Kita bilang Jumat wajib, mereka bilang Jumat enggak wajib. Tidak. Saum kita beda sama mereka. Kita saum dari subuh sampai maghrib Mereka saum dari subuh sampai isya. Saya lihat benar ke saya sendiri. Saya alami itu. Jadi, teman-teman saya itu baru mau buka itu kalau apa? Kalau udah isya. Bintang udah terbit gitu ya. Udah gelap betul nah mereka baru buka. Dan ternyata ini kebiasaan siapa? Kebiasaan Yahudi. Yahudi itu sahunya kayak begitu. Apa yang sama? Zakat. Zakat kita berapa? 2,5 persen. Mereka zakat berapa? Hungus. 1 per 5. 20 persen. Makanya gak heram, Pak. Itu, apa? Ustadz-ustadz mereka itu kaya raya itu, Pak. Ada zakatnya 20 persen itu, Pak. Kita 2,5 persen aja susah itu. keluar keluar juga Jadi 20 persen, Pak. Langsung potong, Pak apa yang sama coba apa yang sama coba haji haji haji haji kita haji la bai kum mereka haji apa la ya hussein la ya hussein apa yang sama coba apa yang sama saya ini tanya apanya yang sama coba ya. jadi rasanya jauh antara kita dengan mereka tapi kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Ini perlu kita garis bawahi. Kita tidak boleh mengkafirkan seseorang sampai nyata-nyata dia menunjukkan kekafirannya. Makanya sering ada yang tanya, kalau memang syiah itu kafir, kenapa mereka masih boleh haji ke Mekah? Kan Mekah ini, ya Kaabah ini, kan Masjidul Haram ini ya diharamkan. Kafir tak boleh masuk. Ya. Kalau sekarang orang Iran tak boleh masuk. Tapi kan yang yang syiah enggak cuma Iran kan? Yang syiah emang dari Iran saja kan? Enggak. Ya dari Bahrain banyak, dari Kuwait banyak. Di Saudi sendiri ada itu perkampungan orang-orang syiah dan mereka sampai sekarang masih umroh, masih haji. Ya. Kenapa mereka, kalau memang kafir, kenapa mereka diperbolehkan masuk? Ini kan sering ditanya ya. Ya makanya kita jawab, ya mereka belum tidak dikafirkan sebelum mereka menunjukkan kekafiran mereka. Maksudnya apa menunjukkan kekafiran? Mereka mencela sahabat, mereka tidak mengakui Al-Quran. Ya, baru itu dikafirkan. Makanya pemimpin pemimpin mereka yang sudah nyata-nyata itu menunjukkan kekafirannya Ayatullah Khomeini itu. Itu pernah enggak haji? Enggak, bro, pernah haji, Wak. Enggak pernah haji. Ya. Enggak enggak boleh itu <laughs> karena sudah menunjukkan apa? Kekafirannya gitu. Tapi kalau Rafsanjani itu ya, kemarin jadi apa? Eh, eh bukan, siapa? Lah? Yang presiden presiden itu. Hah? Eh? Ahmadinejad itu bisa ayat haji ya. Bisa. Karena enggak menunjukkan, enggak menunjukkan kebenciannya. Gitu. Kita menunjukkan kerudunan. Jadi seperti itu. Nah ini kita belum bicara soal karbala ini ya. Boleh diperpanjang. Boleh ya, habis sisa ya. Tadi kita perpanjang ya. Baik. Saya ingin tambahkan sedikit saja. Kita bicara soal mana kipsayiduna Husain radhiyallahu anhu. Siapakah kekasih kita Husain radhiyallahu anhu? Ini akan kita bahas malam hari. Beliau adalah Al Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah seseorang yang sangat indah nasabnya. Beliau dinamakan khusus langsung oleh Rasulullah SAW yang memberi nama kepada beliau Al hasan dan Al Hussein, kakaknya Al Hassan dan beliau Al Hussein itu langsung Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak pernah menamakan seseorang dengan nama Al Hassan dan Al Hussein sebelum menamakan beliau. Tak ada nama Al Hassan dan Al Hussein sebelum nama beliau. Beliau adalah seseorang yang dikatakan oleh Nabi SAW, Al-Hasan wal Husainu Sayyidah Syababi Ahlul Jannah. Hasan dan Husain adalah penghulunya para pemuda di syurga. Beliau adalah pemimpin para pemuda di syurga. Dan ibu beliau, ibu beliau siapa? Fatimah. Ibu beliau Fatimah, kata Nabi SAW. Fatimah. Sayyidatu. Sayyidatu. Ya. Ya ahli jannah Fatimah adalah peng, pengguluknya perempuan pemimpinnya perempuan di syurga Masya Allah dan ayah beliau, siapa ayah beliau? Ali bin Abi Talib radiallahu anhu beliau adalah salah seorang dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi untuk masuk syurga, bahkan kalau kita buka lagi, bagaimana malakitnya Ali bin Abi Talib radiallahu anhu demikian bertaburannya pujian Nabi Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Talib radiallahu anhu Kata Nabi SAW, kedudukanku dengan engkau, itu laksana kedudukan Musa dan Harun, Hanya tidak ada Nabi lagi sesudah aku. Itu Kedudukan Ali bin Abi Thalib, ayahanda dari Al-Qusayn. Kemudian kata Nabi SAW, wai, wai Ali, sungguh tidak ada yang mencintaimu, kecuali orang mu'min. Dan tidak ada yang membencimu, kecuali orang munafik. Jadi, mencintai ayahandanya dari Al-Qusayn, ini merupakan bagian dari keimanan. Nasab yang paling indah. Dia ya, beliau lahir di bulan Sya'ban tahun 4 sesudah Hijrah. Di antara keutamaan yang lain beliau adalah kata Nabi saw. Husainun minni wa anam Husain. Aku bagian dari Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Husain. Ahaballahu man ahabba Husainan. Allah akan mencintai seseorang yang mencintai Husain. Husainun sibtun min al asbab. Ya, husain adalah salah seorang cucu dari cucu-cucuku. Ini kata Nabi saw. Lihat ini. Bagaimana agungnya kedudukan Al-Husayn. Nabi SAW juga berkata kepada Al-Hasan dan Al-Husayn. "Huma rayhanataya minat dunia. Keduanya, Al-Hasan dan Al-Husayn merupakan raihanah. Raihanah itu wangian. Sesuatu yang aku cintai dari kehidupan dunia ini. Sangat sering Nabi SAW mencium Al-Hasan dan Al-Husayn. Jadi, subhanallah. Wajib bagi kita ya, mencintai Al-Husayn. Dengan cara apa kita mencintai Al-Husain? Dengan cara kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita bersalawat kepada keluarganya. Dengan cara apa lagi? Dengan cara kita mempelajari kehidupan Al-Husain dan kita bersihkan Al-Husain dari segala macam tuduhan-tuduhan yang busuk yang dilemparkan oleh orang-orang nasibi, orang-orang yang membenci terhadap ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dan ba'da Isya kita akan lanjutkan bagaimana kronologi peristiwa terjadinya ya, pembunuhan terhadap al-Husain di padang Karbala. Allahu a'lamu shawabahu lakum li hadza astaghfirullah wa alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'ad. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri Wa qadatan min lisani yafqahu qawli am ba'd. Khawani ya alahi kita akan lanjutkan kajian kita dan mungkin nanti akan kita batasi supaya tidak terlalu malam sampai sekitar jam 20 ya, atau jam 8. Baik kita akan mulai masuk membahas kronologi latar belakang terjadinya peristiwa Karbala ini Sebagaimana di awal tadi sudah saya ungkapkan bahwa ketika membahas mengenai peristiwa Karbala ini Banyak sekali kisah-kisah, dongeng-dongeng, syair-syair yang ditulis Baik oleh orang-orang yang mengaku sebagai pencinta keluarga Nabi Maupun oleh orang-orang yang membenci keluarga Nabi Ya mengenai peristiwa ini bahkan para musuh-musuh Islam juga menulis kisah-kisah ya, mengenai ini sehingga kisah-kisahnya itu banyak yang ditambah-tambah banyak yang direkayasa banyak yang diputarbalikan kan tapi Alhamdulillah kita umat Islam memiliki satu senjata yang senjata ini tidak dimiliki oleh umat yang lain yaitu senjata apa? senjata yang bernama As-Sanad senjata yang pertama apa? As-Sanad Sanad, Sanad sanat periwayatan sehingga setiap kisah, setiap hadis yang sampai kepada kita ini harus kita periksa sanatnya. Apakah hadis ini, kisah ini, cerita ini diriwayatkan dengan sanat yang benar, sanat yang sahih atau tidak? Harus nah, diperiksa. Nanti kalau kita periksa itu, kisah-kisah itu, maka kita bisa menyaringnya dan kemudian kita akan dapatkan fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan tradisi sanat ini tidak ada pada agama yang lain, tidak ada. Hanya ada pada agama Islam, diperiksa jalurnya, diperiksa yang meriwayatkan siapa, yang meriwayatkan ini apakah dia kuat hafalannya atau tidak, apakah tercela atau tidak akhlaknya dan seterusnya. Maka al-Ikhwan Taliban rahimatullah saya berusaha Ya, dengan keterbatasan yang saya miliki, saya berusaha merangkai kisah-kisah ini berdasarkan sanad yang sahih. Saya coba saring. Ya. Dan dulu ya, waktu saya masih remaja, saya sering baca itu kisah-kisah mengenai peristiwa karbala ini, ya dan campur aduk itu, luar biasa. Sampai ada kisahnya itu yang sampai detail sekali, bagaimana Al Hussein itu terbunuhnya, posisinya di mana kaki mana yang terlebih dahulu turun dari kudanya jadi seperti seperti apa seperti apa rekaman video gitu rekaman video di transkrip gitu padahal dulu belum ada cctv kan ini dari mana ini kisahnya kok bisa detil seperti ini ini tidak mungkin ya tidak mungkin peristiwa ini bisa terekam secara detil baik kita akan cari mana kisah-kisah yang sahih periyatannya baik saya akan mulai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan kepada para sahabat Dan tentu saja termasuk di dalamnya Keluarganya Nabi juga tahu hadis ini Nabi SAW bersabda Al-khilafatuh fi ummatin Khilafah pada ummatku Khilafah ini artinya para pemimpin Setelah aku nanti wafat Dalam ummatku Khilafah itu Salatuna sana Mereka akan berkuasa Selama 30 tahun Tumma bulkun baga Kemudian sesudah khilafah itu akan ada kerajaan. Jadi ini para sahabat sudah tahu Bahwa setelah Nabi SAW akan ada khilafah dan khilafah itu berlangsung selama 30 tahun. Yang kalau kemudian kita hitung para khulafah ur -rasyidin sejak zaman Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu dan yang terakhir siapa? Bukan Ali pak, yang terakhir Al Hasan. Jadi Khulafaur Rasyidin itu lima. Ya, lima. Sampai Al-Hasan maka tepat itu 30 tahun. Tepat 30 tahun. Coba kita lihat ini hitung-hitungannya. Tadi saya hitung-hitung nih. Ya. Abu Bakar ash siddiq berkuasa sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Nabi wafat sesudah hijriah. Sampai tahun ke-13 Hijriah, 2 tahun 3 bulan Sesudah itu beliau wafat Dan wafatnya Ubaqarah Siddiq Persis umurnya dengan umur Nabi SAW, jadi sama 63 tahun beliau wafat ya Kemudian sudah itu dilanjutkan oleh Uthman Uthman 10 tahun 6 bulan Sudah itu dilanjutkan oleh uh, oleh Umar apa? Umar 10 tahun 6 bulan Sudah itu dilanjutkan oleh Uthman 12 tahun Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan Dilanjutkan oleh Al-Hasan Selama 6 bulan ya. Coba dihitung ya Pas gak? Pas ya Pas 30 tahun Sehingga nanti Ini jadi patokan kita pak Mengapa Al-Hasan Bin Abi Talib Kemudian menyerahkan Kepemimpinan itu kepada Muawiyah Salah satu alasannya adalah karena memang Al-Hasan sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan khilafah itu sampai 30 tahun. Dan tepat sesudah 6 bulan beliau berkuasa, beliau kemudian menyerahkan tongkat khilafah ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang beliau merupakan raja yang pertama. Jadi pas ya. Nah, ini kalau mau kita tarik peristiwa terbunuhnya Hussein radhiyallahu anhu al-syahid ini bisa kita tarik awal mulanya adalah sejak dari peristiwa syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kita tahu bahawa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selama 12 tahun kepemimpinannya para ulama sejarah membagi menjadi dua bagian. 6 tahun yang pertama adalah pemerintahan yang damai, tenang, tentram ya. Dan 6 tahun yang kedua ini adalah pemerintahan yang penuh dengan kericuhan. Mengapa terjadi kericuhan? Terjadi kericuhan di zaman Utsman bin Affan. Mulai terjadi ketika Utsman bin Affan mengangkat beberapa orang keluarganya untuk menjadi amir, untuk menjadi gubernur di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Yang para amir yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan ini, ya, kemudian ya, dianggap sebagai bagian dari nepotisme Utsman. Padahal tidak. Utsman bin Affan sama sekali tidak mengunggulkan keluarganya untuk menjadi pejabat. Tapi beliau memilih para pejabat ini berdasarkan kompetensi. Kebetulan saja keluarganya, gitu. kebetulan keluarganya. Dan Utsman bin Affan kita tahu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang demikian lembut. Ya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Utsman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di dalam rumahnya sambil mengangkat sarungnya, lihatan betisnya. Kemudian Abu Bakar minta izin untuk masuk. Kemudian Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk. Dan Rasulullah tidak merubah posisi duduknya. Kemudian Umar minta izin untuk masuk. Umar diizinkan masuk dan Rasulullah tidak merubah posisi duduknya. Kemudian sesudah Umar keluar, Uthman bin Affan minta izin untuk masuk. Dan kemudian Rasulullah merubah posisi duduknya. Beliau menutup petisnya. Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat peristiwa itu dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa ketika Utsman masuk kau rubah posisi dudukmu?" Apa kata Rasulullah? "Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya?" Jadi, malaikat aja kalau lihat pun tentu malu gitu. Rasulullah malu pada Utsman. Kalau sama Abu Bakar Umar cuek aja gitu. Oh, Abu malu. Karena apa karena Utsman itu laki yang sangat pemalu. Jadi tidaklah seseorang itu malu kecuali Allah akan berikan kepada para makhluk makhluknya juga rasa malu kepada kepada hambanya tersebut jadi Ustman bin Affan adalah seorang laki yang sangat lembut sangat pemalu dan ini jadi salah satu alasan kenapa Ustman bin Affan mengangkat keluarganya menjadi menjadi pejabat karena saking malunya Ustman beliau tidak mau menegur seseorang ya dengan keras kecuali kalau keluarganya kalau keluarganya wah oh, cuek aja beliau. Gitu. Ini jadi salah satu alasan bisa dipahami ya. kan tapi kemudian ini alasan-alasan ini tidak dipahami oleh banyak masyarakat terutama dari tiga wilayah. Yang pertama dari Kufah, yang kedua dari Basrah dan yang ketiga dari Mesir. Sehingga berkumpullah ya masyarakat dari tiga wilayah tersebut mereka Melakukan unjuk rasa, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiallahu anhu dan kemudian akhirnya terjadilah sesuatu yang mengerikan. Utsman bin Affan radhiallahu anhu wafat dalam keadaan syahid dibunuh oleh para pemberontak. Sesudah Utsman bin Affan syahid, ya, maka kaum Muslimin kemudian menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Akan tetapi, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, saat itu yang menjadi gubernur di wilayah Syam di wilayah Damascus itu adalah kerabatnya Uthman bin Affan yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai kerabatnya, sebagai sepupunya Uthman memiliki hak untuk meminta kepada Ali bin Abi Thalib supaya mencari siapa pembunuh saudara saya. Ya. punya hak nggak? punya hak. sehingga kemudian Muawiyah meminta kepada Ali bin Abi Thalib, ya kau cari dulu pembunuhnya, baru saya akan berbaikat kepadamu. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika itu menolak tidak mau mencari pembunuhnya Uthman terlebih dahulu, akan tapi Ali bin Abi Thalib lebih mementingkan bagaimana agar kaum muslimin tenang terlebih dahulu, aman. Terlebih dahulu. Ya. Sampai-sampai kemudian Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat kekuasaan kaum muslimin yang tadinya di Madinah, beliau pindahkan ke Kufah. Ya. Beliau mendekat kepada orang-orang yang tadi memberontak itu didekati dulu, ya. Jadi tidak tidak dikisos terlebih dahulu. Muawiyah tidak setuju. Ya, ini ijtihad Muawiyah. Muawiyah berijtihad untuk menuntut darahnya Uthman. Kan tapi Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW berijtihad untuk menjaga stabilitas keamanan negeri-negeri kaum muslimin. Dua-duanya berijtihad. Siapa ijtihadnya yang paling benar? Ternyata sejarah membuktikan ijtihadnya Ali bin Abi Talib lah itu yang lebih benar. Dari mana kita berkesimpulan seperti itu? ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nanti syahid dan kemudian yang menjadi penguasa sesudah itu Al Hasan dan sesudah Al Hasan menyerahkan kepada Muawiyah ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tidak juga melakukan apa yang pernah ia usulkan kepada Ali yaitu mencari pembunuhnya Utsman enggak Kenapa? Karena khawatir kalau dicari pembunuhnya ini ini kacau lagi nanti negeri kaum sering Jadi pembunuhnya Utsman itu baru selesai dulu di masanya Marwan bin Al-Hakam. Itu tiga-tiga tiga raja sesudah tiga penguasa sesudah Jadi yang, yang benar ternyata memang betul istihadnya Ali bin Abi Talib. Ya. Jadi kemudian Ali bin Abi Talib menjadi penguasa, menjadi khalifah, ya dibayat oleh kaum muslimin. Akad tapi Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus, di Sham, itu tidak mau berbayar. Sampai kemudian, ya sampai kemudian Ali bin Abi Talib terbunuh, syahid, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Ulca. Pak, ini perlu kita garis bawahi. Bahawa perselisihan di kalangan para sahabat itu tidak menyebabkan mereka saling membenci. Tidak. Kalau kita perhatikan sejarah dengan jujur, mereka tidak saling membenci. Akhirnya kemudian akhirnya terjadi peperangan, akhirnya ada yang terbunuh. Ya itu karena memang terjadi fitnah di kalangan mereka. Ada orang-orang yang provokasi. Ada kelompok-kelompok gelap yang masuk ke dalam dua kelompok kelompoknya. Kemudian akhirnya terjadi, pecahlah itu perang Sifin. Tapi sebetulnya mereka tidak saling tidak saling membenci Apa buktinya mereka tidak saling membenci Kaisar Romawi Yang berkedudukan di Konstantinopel Itu mengetahui ya Raja Herakdus Itu mengetahui perselisihan antara Muawiyah Dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Raja Herakdus itu mengirim surat Kepada Muawiyah Muawiyah kedudukannya di Syam Syam itu dahulu negara satelitnya Romawi ya, Wilayah jajahannya Romawi Maka dikirim surat ke Syam dia kirim surat kepada Muawiyah Kata Raja Heraklius Wai Muawiyah, aku mengetahui apa yang terjadi Antara engkau dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau mau Aku akan mengirimkan pasukan ya, Yang akan membantu pasukanmu Untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Talib Ini ya, Orang kafir ini berusaha masuk kita. Mengambil keuntungan Apa kemudian jawab Muawiyah bin Abi Sofian Dia balas surat itu, dia tulis Wahai Raja Herodes, ketahuilah bahwa perselisian antara aku dan Ali adalah perselisian antara dua orang bersaudara. Kau jangan ikut campur dalam perselisian ini. Kalau tidak, aku akan kirimkan pasukan yang ujung pasukannya sudah sampai Konstantinopel dan ujung pasukannya yang lain masih ada di wilayah Syam. Main-main ini. Jadi nggak ada kebencian antara, nggak ini perselisian antara saudara ya. Kita bisa selesaikan. Kita lihat lagi bagaimana ketika tadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid. Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam kemudian kan berhasil ditangkap oleh para sahabat. Berhasil ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada Al-Hasan bin Ali. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Dihadapkan. Untuk kemudian dikisos. Ya, untuk dibunuh lagi. Abdul Rahman bin Muljam kemudian berkata kepada Al-Hasan. Wahai Al-Hasan, aku berhasil membunuh ayahmu. Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kau bebaskan aku, aku pasti akan membunuhmu awliah juga. Dia kira Abdul Abdurrahman bin Ubaid mengira bahwa Al-Hasan benci kepada Muawiyah. Kalau kau mau, aku bisa membunuh Muawiyah juga. Lantas apa kata Al-Hasan? Demi Allah. Perselisihan antara ayahku dengan Muawiyah adalah perselisihan antara dua orang bersaudara. Kau jangan ikut campur. Akhirnya dibunuhlah kemudian Abdul Rahman bin Ubaid. Jadi ini mereka saling mencintai, ya. Mereka saling mencintai. Ya. Dan kemudian ketika Al-Hasan ya, bin Ali radhiyallahu anhu berkuasa menjadi khalifah Dibai'at oleh para sahabat Dan kemudian mereka ya, mengetahui bahawa Muawiyah Belum mau juga berbai'at kepada Al-Hasan Maka Al-Hasan ya, menyiapkan pasukan Untuk meminta bai'at dari Muawiyah Muawiyah ketika mengetahui ya, bahawa Al-Hasan sudah menyiapkan pasukan Dia juga menyiapkan pasukan yang luar biasa besar Maka berhadap-hadapanlah dua pasukan besar ini Ketika Al-Hasan melihat Wajah-wajah kaum muslimin ya, Baik itu di barisan Al-Hasan Maupun di barisan Muawiyah bin Abi Sufyan, Sofiyah Tiba-tiba bergenanglah air mata beliau Beliau khawatir Jangan sampai darah kaum muslimin kembali tertumpah nah, Kemudian beliau mendatangi Muawiyah Beliau berkata kepada Muawiyah Saya akan serahkan kepemimpinanku ini kepada engkau Asal engkau memenuhi syarat-syarat dari aku Muawiyah berkata apa syarat-syaratnya maka disepakatilah empat syarat kesepakatan ya antara Al Hasan dan Muawiyah Rabbil Alamin yang pertama hendaknya engkau menegakkan syariat Allah yang kedua hendaknya engkau tidak mengambil harta dari keluarga kami yang ketiga hendaknya kita saling menjamin keamanan tidak boleh tidak boleh saling berperang dan kemudian yang keempat kalau engkau wafat maka khalifah selanjutnya harus dikembalikan kepada umat ditentukan melalui proses musyawarah. Ini empat kesepakatan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menerima kesepakatan tersebut dan terjadilah kesepakatan yang kemudian disebut sebagai Amul Jamaah, tahun kebersamaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sudah pernah berkata kepada Al-Hasan, "Sungguh cucuku ini, anakku ini nanti akan mendamaikan antara dua pasukan besar kaum muslimin." Dan itulah yang kemudian terjadi. Maka di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu terjadilah perdamaian, ketenangan. Ya? Muawiyah bin Abi Sufyan juga menghormati keluarga Nabi, menghormati Al hasan menghormati Al Hussein. Jadi Pak, kalau ada cerita-cerita yang menyebutkan bahawa Muawiyah menyuruh para khatib-khatib di Syam, di Damascus itu untuk mengungkapkan celaan-celaan, makian-makian kepada keluarga Nabi ini sama sekali dusta. Demikian juga Al-Hasan dan Al-Husayn Tidak pernah mengutus ya Para khatib-khatib untuk memberikan celahan-celahan Itu sama sekali Dusta, tidak pernah Kalaupun itu terjadi, itu tidak terjadi Pada masa Muawiyah dan masa Al-Hasan Tapi terjadi pada masa sesudahnya Kemungkinan terjadi pada Masa Marwan bin Al-Hakam Yang kemudian akhirnya kebiasaan saling mencela, saling melaknat ini antara keluarganya Ali bin Abi Thalib dengan keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ini kemudian akhirnya dihapuskan sama sekali di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Umar bin Abdul Aziz kemudian memberikan satu tradisi yang tradisi ini masih terus kita pegang sampai hari ini. Di setiap mimbar-mimbar masjid Setiap hari Jumat, para khatib-khatib Jumat akan menutup kutbah Jumatnya dengan ungkapan Inna Allah ya bil adli wal ihsan wa itaizil kurba wa yana'anil fashia wal bunkar wal bagh yaizukum la ala ini adalah ungkapan yang pertama kali diminta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menghilangkan kebiasaan saling mencela dari kedua belah pihak. Jadi ini ungkapan yang masih terus kita usahakan. Jadi pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini tenang ini. Ya, Al-Husain dihormati oleh Muawiyah. Dicintai oleh Muawiyah. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pernah memimpin satu pasukan perang yang besar untuk menyerang Konstantinopel. Ya. Yang dalam pasukan ini Al-Husain ikut berperang. Yazid bin Muawiyah ikut berperang. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ikut berperang. Ada berapa orang sahabat ikut berperang Jadi damai mereka sama dukung-mendukung -dukung Itu saling mendukung pemimpinan dari Muawiyah bin Abi Sufyan Barulah kemudian Terjadi lagi perselisihan Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan Di tahun 56 Hijriah Beliau masih hidup ketika itu Beliau menunjuk anaknya Yazid Bin Muawiyah Untuk menjadi penguasa Apabila beliau wafat Al-Hasan ketika itu sudah wafat Al-Hasan sudah wafat Ya, Muawiyah menunjuk Yazid Inilah yang kemudian menjadi, menjadi Perselisihan di kalangan para ulama ya, Perselisihan di kalangan para sahabat pada masa itu Apakah penunjukan Muawiyah kepada Yazid ini Sah atau tidak Maka para ulama kemudian menyebutkan Penunjukan Muawiyah kepada Yazid ini Ini sah akan Tetapi ini merupakan sesuatu yang Bidah Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya karena tidak pernah ada sebelumnya seorang penguasa menunjuk anaknya untuk menjadi penguasa lagi, tidak ada. Al-Hasan dahulu tidak ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi penguasa, enggak. Kaum musliminlah yang menunjuk Al-Hasan untuk menjadi penguasa sesudah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid. Jadi ini sesuatu yang tercelak akan tetap pisah Ya, karena ketika itu ya, umat membutuhkan satu penguasa yang kuat. Maka Yazid bin Muawiyah diangkat Menjadi penguasa, menjadi raja berikutnya Ya Apabila Muawiyah wafat Muawiyah kemudian wafat Pada tahun ke-60 Hijriah Dan Yazid kemudian naik menjadi raja Pada usia 34 tahun Dibaiatlah oleh kaum muslimin di Syam Sesudah Yazid menjadi penguasa Beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu alaihi seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Al-Husain radhiyallahu ankum, mereka menolak untuk berbaiat kepada Yazid. Karena apa? Karena mereka ingat kesepakatan antara Muawiyah dengan Ali yaitu penguasa berikutnya hendaknya diputuskan berdasarkan syura. Dan Yazid dianggap oleh para sahabat ini bukan orang yang lebih tepat untuk menjadi penguasa sesudah Muawiyah wafat. Jadi mereka menolak untuk berbaiat. Ya. Abdullah bin Umar ya, Ketika itu tinggal di Makkah Sedangkan Abdullah bin Zubair dan al Husain Ketika itu tinggal di Madinah Maka Yazid mengirimkan utusannya Meminta kepada Abdullah bin Zubair dan al Husain Untuk berbaiat kepadanya Maka Abdullah bin Zubair berkata Kepada utusannya Yazid Beri aku tangguh satu hari Aku akan berfikir dulu Aku akan musyawarah dulu dengan keluargaku Nanti aku akan berbaiat kepada Yazid Akhirnya oleh utusannya Yazid itu diberikan Waktu satu hari Ternyata malam harinya Abdullah bin Zubair kemudian keluar dari kota Madinah Beliau hijrah ke Mekah, ke Mekah. Ya. Tinggallah kemudian Al-Hussein ya, al Husain diminta untuk berbayat kepada Kepada Yazid bin Muawiyah ya. al Husain kemudian berkata Saya pun menolak Untuk berbayat kepada al kepada Yazid. Dan kemudian sesudah itu Al-Husain pindah pula ke Mekah. menyusul Sesudah Al-Husain pindah ke Mekah, ternyata penduduk Kufah mengetahui bahwa Al-Husain tidak mau berbaikat kepada Yazid. Dan dahulu kan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu tinggalnya di Kufah. Mereka ingat ini. Ini pemimpin kami ini Anaknya pemimpin kami tidak mau berbaikan kepada Yazid Maka kemudian penduduk Kufah menulis surat Memberikan dukungan kepada Al-Husain untuk menjadi penguasa Kata mereka datanglah wahai Husain ke Kufah Dan kami akan berbaikan kepadamu. Tadinya yang datang surat hanya satu Lama-lama dua, lama-lama tiga, lama-lama sepuluh, lama-lama seratus Lama-lama enam ratus surat datang kepada Al-Husain dan al Husain mulai berpikir, wah oh, ini banyak yang mendukung Maka beliau kemudian Mengutus saudaranya Muslim bin Aqil bin Abi Talib ini, Ahlul Baid juga kan Muslim bin Aqil bin Abi Talib Diutus oleh al Husain Untuk menyelidiki Apakah betul penduduk kufah itu serius Akan Menerima al Husain sebagai Sebagai khalifah Maka Muslim bin Aqil Pergi ke kufah di Kufah dia tinggal di rumah Hani bin Urwah bin Zubair ya, tinggal di sana dan kemudian penduduk Kufah berbaikat kepada Hussein melalui Muslim bin Abil. Ya. Ini sekilas kita lihat fitnah itu munculnya di Irak. Jadi memang Irak ini kawasan yang memang dari dulu muncul fitnah sampai hari ini ISIS di mana ya, Irak. Nanti kita akan lihat bagaimana betulnya apa yang pernah di prediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah memprediksi fitnah itu datangnya dari Irak tadi. Utsman bin Affan wafat gara-gara apa? Gara-gara pemberontak. Pemberontak dari mana? Dari Irak, dari Kufah, dari Basrah. Jadi memang fitnah itu datangnya dari Irak. Kita lanjutkan. Sesudah Al-Husain menerima surat tadi, dan kemudian mengirim utusan Muslim bin Aqil Maka Yazid bin Muawiyah mendengar Bahwa orang-orang Kufah Sudah mengirim surat kepada Al-Husain Saat itu gubernur Kufah adalah sahabat Nabi Nu'man bin Bashir Dan Nu'man bin Bashir Membiarkan penduduk Kufah Berbayat kepada Al-Husain Melalui Muslim bin Aqil Dibiarkan oleh Nu'man bin Bashir Jadi seakan-akan mendukung gitu Yazid mengetahui ini bahawa Nu'man bin Bashir membiarkan Dan akhirnya beliau mencopot Nu'man bin Bashir sebagai gubernur Dicopot dari jabatannya Dan kemudian ditunjuklah Seorang lelaki yang sangat keras Yang sangat bengis Namanya Ubaidullah Ubaidillah bin Ziyad Yang tadinya dia merupakan gubernur di wilayah Basrah Ditunjuk untuk menjadi gubernur di dua wilayah Di Kufah dan Basrah Ditunjuk Ubaidullah Atau Ubaidullah Tunjuk untuk menjadi gubernur Kufah Menggantikan Muhammad bin Bashir Maka Ubaidillah sesudah mendapat Tugas menjadi gubernur Dia masuk ke Kufah malam-malam pakai cadar Dia ingin saksikan bagaimana Kondisi penduduk Kufah yang sebenarnya Dan ternyata dia dengar Pujian-pujian terhadap Al-Hussein itu Di kota Kufah Maka dia perkirakan, wah ini berarti sudah Sudah mempersiapkan ini untuk menjadikan Al-Hussein sebagai Sebagai pemimpin Maka Ubaidillah sesudah itu mengutus bekas budaknya namanya Maqil untuk cari ini pasti nih ada utusannya Al-Husain sudah sampai di Kufah carilah oleh Maqil ya carilah wahai Maqil di mana posisi keberadaan utusannya Al-Husain maka Maqil diberi bekal oleh Ubaidillah 3000 dinar 3000 dinar untuk mencari keberadaan utusannya Al-Husain makil berkata kepada penduduk Kufah ya Tunjukkan kepadaku mana utusannya Al-Husain Saya ingin memberikan bantuan sebesar 3.000 binar Akhirnya penduduk Kufah menunjukkan rumahnya Hani bin Urwah tadi Utusannya Al-Husain ada di rumah Hani bin Urwah Ma'kil datang ke rumah Hani bin Urwah Bertemu dengan Muslim bin Aqil Dia ya, serahkan itu harta Dia ya, bilang ini Bantuan untuk menyambut kedatangan Al-Husain Sesudah itu Ma'kil kembali ke bosnya tadi Ubaidillah bin Ziyad Dan kemudian dia melaporkan Muslim bin Ma, Muslim bin Akhil Ada di rumahnya Hani bin Urwah Sampai sini masih terbayang ya Ceritanya ya Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad Memanggil Hani bin Urwah Dipanggil ke istananya Ditanya Mana itu Muslim bin Akhil Kata Hani bin Urwah Demi Allah Kalau Muslim bin Akhil Akil ada di bawah telapak kakiku, niscaya telapak kakiku tidak akan aku angkat. Maksudnya apa? Saya tidak akan serahkan ini Muslim bin Akil. Kemudian oleh Ubaidillah bin Ziyad dipanggillah Makil. Makil keluar. Maka ditanya kepada Hani, "Hani, wai Hani, kenalkah kamu dengan laki-laki ini?" Kaget. "Oh, ini Makil ini yang sudah berbaiat kepada Muslim bin Aqil. Kura-kura baiat kepada Muslim bin Aqil." kata Makil katakan bahwa engkau sudah bertemu dengan Muslim bin Aqil. Ya. Kata Makil ya, saya sudah bertemu dengan. Itu. Maka akhirnya digeledahlah, dicarilah ya, Muslim bin Aqil. Akhirnya Muslim bin Aqil ketika tahu bahwa pasukannya Ubaydullah bin Ziyad mencari dia, dia akhirnya mengumpulkan pasukan ya, bersama dengan penduduk Kufah, dia keluar dengan pasukan berjumlah 4000 orang. Ini 4000 orang penduduk Kufah, dia keluar ya dia ingin mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad. Dia datang bersama dengan 4000 orang. Dalam perjalanan menuju istananya, Ubaidillah bin Ziyad Ubaidillah bin Ziyad kemudian menakut-nakuti penduduk Kufah. "Hei penuduk Kufah, hey, kalau kalian melawan aku, niscaya Yazid bin Muawiyah akan mengirimkan pasukan dari Syam yang jumlahnya lebih besar dan dia akan menyerang kalian semua." Bahkan bukan hanya diancam, para pemimpin-pemimpin kabilah juga ditawari uang. Ini kasih uang, kasih uang. Suruh anak-anak buahmu pulang semua. Para ibu-ibu juga disuruh memanggil anak-anaknya. Sampai kemudian akhirnya Muslimin Akhil ketika berjalan tinggal 30 orang. Dari 4.000 mundur semua. Tinggal 30 orang dia jalan. Sampai ketika tepat di depan istananya Ubaidila Binziat, dia tinggal sendirian. Tidak ada lagi 4.000 orang kabur semua. Akhirnya dia pergi mencari perlindungan. Tidak ada yang mau menyelamatkannya. Dan akhirnya Ubaidillah bin Ziyad mengirim 70 orang pasukan menangkap Muslim bin Aqil. Ditangkaplah dia. Sebelum dieksekusi, sebelum dibunuh. Muslim bin Aqil kemudian memberikan wasiat kepada panglimanya ibnu Ziyad. Siapa namanya? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini anaknya sahabat ini. Dia lihat, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seseorang yang paling dekat nasabnya dengan dia. Paling dekat kekeluargaan dengan dia. Meskipun dia panglimanya ibnu Ziyad. Dia berkeyakinan Umar bin Saad pasti masih punya hati untuk membela Hussein. Maka dia bilang kepada Umar bin Saad, "Wahai Umar bin Saad, sebelum aku mati, tolong beritahu kepada Al-Husain bahwa penduduk Kufah sudah berbalik arah. Mereka tidak mendukung Hussein lagi." Ini yang dikatakan oleh Muslim bin Aqil. Akhirnya, Umar bin Saad bin Abi Waqqas meskipun dia panglimanya Ibnu Ziyad, dia mengirim utusan kepada Al-Husain. Muslim bin Aqil dibunuh pada tanggal 90 hijriah Sedangkan al husain Sehari sebelumnya sudah berangkat dari Mekah Membawa 72 orang Anggota keluarganya Sedikit Pak, 72 orang Dalam perjalanan menuju Kufah Dia melewati 12 tempat Dan di setiap tempat tersebut Bertambahlah anggota rombongannya Bertambah-bertambah sehingga menjadi ratusan Menjadi ribuan Anggota rombongannya Sampai kemudian Ya. Utusan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu menemui Al-Husain di wilayah yang bernama Zarut. Diberitahu nasibnya Muslim bin Aqil, Muslim bin Aqil sudah dibunuh oleh Ubaidillah Hendaknya engkau pulang saja. Maka Al-Husain kemudian berkata, "Kalau Muslim bin Aqil sudah terbunuh, maka keluarga Aqil apa yang kalian inginkan?" Keluarga Aqil semua berkata, "Kalau Muslim bin Aqil sudah terbunuh, untuk apa lagi kami hidup? Kata Al Husain, kalau keluarga Akil semuanya juga nanti terbunuh, maka untuk apa lagi aku, aku hidup. Maka aku akan terus berjalan. Al Husain bersikeras untuk terus berjalan menuju Kufah. Sebelumnya sudah didesak-desak ini, sebetulnya Al Husain ini supaya tidak berangkat oleh para sahabat tadi sudah nasihatku udah. Ini kalau oh, penduduk Kufah ini tukang tukang tipu ini, kalau engkau berangkat nanti bisa jadi berbalik arah. Ya, ada seorang penyair berkata, Farazdaq namanya, ketika sampai di wilayah Qadisiyah. Farazdaq berkata, ya. Penduduk Kufah itu memang mulutnya kepadamu, eh uh, mereka memang mulutnya kepadamu tapi pedangnya juga kepadamu. Ya. Mereka memang mulutnya kepadamu tapi pedangnya juga kepadamu. Mereka takut kepada kepada Yazid. Nasihatnya seperti itu, tapi Al-Husain terus berjalan. Sampai akhirnya sampai di wilayah Qadisiyah. Ubaidillah bin Ziyad mengirim komandannya yang bernama Al-Hur bin Yazid at tamimi Membawa seribu orang pasukan Al-Hur bin Yazid ini asalnya adalah panglima di wilayah Ray, Wilayah Teheran sekarang Wilayah Iran Tapi dikirim oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk mencegat Al-Husain Barisan Al-Husain ber berkurang lagi jumlahnya sisa 72 orang lagi Sama seperti jumlah ketika dia berangkat dari Meccah jadi orang-orang yang tadinya ikut itu dalam rombongan itu pulang semua sehingga tinggal tersisa 72 orang. 72 orang menghadapi seribu orang. Al-Husain berkata kepada Al-Hur, "Wahai Al-Hur, apa yang kau inginkan?" Kata Al-Hur, "Aku diperintahkan oleh Baijilab bin Ziyad untuk mencegatmu. Jangan sampai kau masuk kepada ke wilayah Mufah." Kata Al-Husain Wahai Al-Hur, tahukah engkau siapa aku? Aku adalah cucu Rasulullah SAW. Aku adalah lelaki yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Maka jangan sekali-kali engkau menyakiti aku. Al-Hur kemudian membebaskan Al-Husayn. Dibiarkan lewat. Dibiarkan lewat. Tidak terjadi pertempuran. Ya, apa? Ubaidillah bin Ziyad mendengar itu bahwa Al-Hur membebaskan. Membebaskan. Uh, Al-Hussein Maka Yazid eh, Afan, Ubaidillah bin Ziyad mengirimkan pasukan lagi Jumlahnya 4.000 orang Dipimpin langsung oleh Panglima Perangnya, oleh jenderalnya, jenderal bintang 4 itu, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas Ini mungkin kita Muncul pertanyaan, Umar bin Sa'ad kan tadi Bela Hussein kan, dia kirim utusan Untuk menyelamatkan Hussein, ini kenapa Kok mau disuruh oleh Ubaidillah bin Yazid Untuk berhadapan dengan Al-Hussein Ya kan masih ada keluarga, hubungan keluarga, sama-sama Quraisy ini. Kok mau disuruh berhadapan dengan Al-Hussein, bawa 4.000 pasukan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah hubbul jahwa hubbul ma'al. Penyebabnya adalah karena Umar bin Sa'ad suka dengan kedudukan. ya Suka dengan harta, diiming-imingi di harta, diiming-imingi kedudukan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Sehingga dia tetap tunduk dengan perintahnya Ubaidillah bin Siyah. Dia bawa pasukan 4.000 orang. Ditambah tadi pasukannya Al-Hur jadi berapa? 5.000 orang. Bertemu lah itu. 5.000 melawan 72 orang di Padang Karbalah. Mawar. Ya. Bertemu dan kemudian negosiasi. Dalam negosiasi itu Al-Hussein berkata kepada Umar. Wai Umar bin Nusa. Ya izinkan aku memberikan tiga tawaran kepadamu, ya. Yang pertama, izinkan aku untuk pulang. Yang kedua, kalau tidak sepakat, izinkan aku diantar ke perbatasan negeri kaum muslimin. Jadi menjadi menjadi orang yang menjadi bemper dari negeri kaum muslimin gitu, menghadapi orang kafir langsung udah jihad aja lah, menghadapi orang kafir daripada menghadapi sama muslim ya biarkan aku tinggal di perbatasan negeri kongsi Atau yang ketiga, izinkan aku diantarkan langsung ke Syam untuk menemui Yazid bin Muawiyah langsung. Enggak la usah ketemu sama Ubaidillah lah, langsung ketemu dengan Yazid. Saya akan bicara langsung dengan Yazid. Maka Umar bin Sa'ad ketika apa? Menerima tawaran ini dia senang, wah ini ya. damai kita nih. Dia kirim utusan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Husain ya, mengirimkan uh, memberikan tiga opsi. Maka Ubaidillah bin Ziyad tadinya sudah menerima tawaran Hussein. Namun ada seorang penasehatnya Ubaidillah bin Ziyad Namanya Syamr bin Viljaushan Yang kemudian berkata Ini tiga pilihan ini tiga pilihan dari Husein ya. Jangan dia memilih itu Kamu kan orang yang kuat Harusnya kamu yang memberikan pilihan Paham ya. maksudnya ya kalau Husain yang memberikan pilihan ini berarti posisi Husain itu lebih baik, lebih kuat daripada engkau. Kamu pasukannya lebih banyak. Hendaknya kamu yang memberikan pilihan. Jangan biarkan Husain yang malah memberikan pilihan. Udah tangkap aja itu Husain. Ya, hadapkan kepada kepada engkau. Akhirnya kata Ubaydillah bin Ziyad, eh, "Saya setuju ini. Ya, saya lebih kuat daripada Al-Husain. Dikirimlah kemudian si Syammar tadi, penasihatnya tadi, sudah kamu susul itu Umar bin Saad. Suruh Umar bin Saad untuk menangkap Al -Husain. Kalau dia tidak mau, kamu yang jadi Panglima perangnya, gantikan itu Umar bin Sa'ad Syamr Datang ke Umar bin Sa'ad Menyampaikan Ubaidullah bin Ziyad Menyuruh engkau untuk menangkap Al-Husain Umar bin Sa'ad patuh Dengan perintahnya Ubaidullah bin Ziyad Akhirnya ya, Peristiwa pembantaian Terjadi hari Jumat Hari Kamis ya, Pasukan sudah mulai bergerak pasukan-pasukan air titik-titik di mana pasukan Al Husain itu biasa mengambil air sudah dikepung oleh pasukannya Umar bin Saad sehingga keluarganya Al Husain kelaparan ketika itu kehausan ketika itu ya. mereka membawa anak-anak bayi diantaranya Ali Zainal Abidin as Asajat Ali anaknya Husain masih bayi masih masih kecil ketika itu ya. mereka kelaparan mereka kehausan karena titik-titik air itu sudah dikuasai oleh pasukan Muslim Ya, itu hari Kamis mereka sudah menderita kelaparan sudah mau diserang dan kemudian kata Al-Husain berikan aku tangguh waktu satu malam aku berdoa kepada Tuhanku Yang menarik Pak ini selama beberapa hari dikepung pasukannya Al-Husain dikepung oleh pasukan siapa tadi Umar bin Sa'ad Imam Al-Husain menjadi imam salat bagi dua pasukan itu Jadi kalau waktu salat mereka salat yang jadi imamnya siapa Al-Husain ini yang menarik. Ini artinya apa? Umar bin Saad masih menghormati Al Husain orang yang lebih utama daripada kita. Mereka sholat berbaris di belakang Al Husain. Sesudah sholat barik lagi. ke <laughs> Posnya masing-masing. Itu menariknya. Luar biasa. Ya, ini hari Kamis. Dan kemudian hari Kamis itu juga Al Husain memberikan nasihat kepada pasukan yang Umar bin Saad. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kalian melindungi keluarga Nabi beri nasihat terus, sehingga akhirnya ada 30 orang dari pasukannya Umar bin Sa'ad yang kemudian membelot masuk ke dalam pasukannya Al-Husayn, jadi tadi 72 orang tambah 30 jadi berapa? jadi 100 orang termasuk di diantara 30 orang itu adalah Panglima Al-Hur bin Yazid al tamimi tadi yang pertama kali mencegat di di wilayah Al-Hur kemudian membelot, dia masuk ke dalam barisan Al-Husayn, akhirnya hari Jumat pagi, terjadilah pertempuran bukan pertempuran, pembantaian gara tadi 70 100 orang lawan 4.000 orang tadi. Terjadi pembantaian satu per satu keluarganya Nabi, cucu-cucunya Nabi itu kemudian dibantai. Sampai kemudian yang tersisa tinggal perempuan dan anak-anak dan Al-Husain yang membela keluarga yang tersisa. Dan akhirnya Al-Husain wafat syahid. Sesudah beliau wafat syahid, kepala beliau ditebas. Dipotong dan kemudian kepalanya dibawa ke istananya Ubaidillah bin Ziyad di Kufah. Pak, ini yang perlu kita garis bawahi karena banyak kisah-kisah yang palsu yang menyebutkan bahwa kepalanya Al-Husain radhiyallahu anhu dibawa ke Damaskus, dibawa ke Yazid bin Muawiyah. Demi Allah, ini cerita dusta. Yazid bin Muawiyah tidak menerima kepalanya Al-Husain. Kepalanya Al-Husain dibawa ke Kufah, Kemana tadi? Ke istananya Ubaidillah bin Ziyad. Di hadis riwayat Imam Anas bin Malik, Zaid bin Arqab. Ya. Ini menjadi saksi di istananya Ubaidillah bin Ziyad. Bagaimana pasukannya Ubaidillah bin Ziyad membawa kepalanya Al-Husain dan kemudian kepalanya Al-Husain ditaruh di atas bejana dan Ubaidillah bin Ziyad kemudian menusuk-nusuk wajah Al-Husain itu dengan pedangnya. Padahal wajah Al-Husain adalah wajah yang paling mirip dengan wajah Rasulullah S.A.W Anas bin Malik ketika melihat kelakuan Ubayi itu kemudian berkata dengan sangat lantang Anas bin Malik ini sudah tua usianya gitu gitu sudah 90 tahun sudah tua rentak dia berkata kepada gubernur yang bengis itu demi Allah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium di tempat dimana kau taruh pedangmu itu karena Ubayi tusuk tusuk di wilayah di wilayah pipi di wilayah bibirnya Alhamdulillah Anas bin Malik marah jadi inilah kisah apa namanya syahidnya Imam Al-Husain radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian keluarga Al-Husain yang tersisa ada perempuan, ada anak-anak kecil, mereka kemudian masuk ke wilayah Kufah dan kemudian penduduk Kufah menyambut mereka. Kan, tapi kemudian para perempuan-perempuan itu ya Zainab binti Ali itu kemudian mencela penduduk Kufah, kenapa kalian tidak melindungi keluarga Nabi? Sesudah itu mereka pergi ke pergi ke Makkah. Mereka pulang ke Makkah. Nah, sekarang pertanyaannya Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab Atas pembunuhan Al-Hussein Kalau kita baca sejarah Secara jujur maka Kita bisa sebut yang pertama kali bertanggung jawab Seharusnya adalah penduduk Kufah Kenapa? Karena merekalah yang mengundang Al-Hussein untuk ke Kufah Dan kemudian merekalah yang menarik dukungan Kepada Al-Hussein Kemudian yang kedua Yang bertanggung jawab tentu saja adalah Ubaidillah bin Ziyad tadi Ubaidillah bin Ziyad Dialah yang merintahkan pasukan untuk menangkap Al Husain. Kemudian yang ketiga, Ubaidillah bin Ziyad ini kan tadi asalnya kan gubernur Basrah kan. Pasukan dia ada di Basrah. Ketika dia menangkap Al Husain, dia pakai pasukan orang-orang kufah. Ya, pasukan orang-orang kufah. Mas, maka yang bersalah berikutnya adalah pasukan orang-orang kufah. Yang diantara mereka dahulu adalah orang-orang yang pernah mengirim surat kepada Al Husain untuk Mengundang Al Hussein ke Kufah, mereka lah yang kemudian dipimpin oleh Umar bin Saad bin Abi Waqas, malah mereka yang membunuh Al Hussein. Faham maksud saya? Ya, pasukan Kufah kan, bukan pasukan dari Basrah, ya, pasukan Kufah. Mereka yang kemudian menyerang Al Hussein. Kemudian pembunuh langsung Al Hussein ada tiga orang, yang pertama namanya Sinan bin Anas, yang kedua namanya Shamar bin Diljousan tadi, penasehatnya dari Ubay bin Ziyad, dan yang ketiga adalah yang memutus kepalanya Al Hussein, Khalid bin Yazid. Yang unik, Pak. Ini yang unik. Yang perlu kita garis bawahi Ali bin Abi Talib radiyallahu anbu dahulu tinggal di Kufah. Ali bin Abi Talib radiyallahu anbu dahulu didukung oleh penduduk Kufah. Jadi penduduk Kufah bisa kita katakan mereka adalah syiahnya Ali. Ubaidillah bin Ziyad ketika Perang Siffin berada di barisan Ali bin Abi Talib. Sinan bin Anas, Syamr bin Zawshad, Khawli bin Yazid Dahulu juga berada di barisan Ali bin Abi Tari Sehingga wajarlah kalau kemudian ada yang berkata Sesungguhnya yang membunuh Husain sendiri adalah orang-orang Syiah Syiah yang dimaksud sini adalah Syiahnya Ali Pengikutnya Ali ketika terjadi perang Sisi Kemudian yang kelima yang dianggap bertanggung jawab juga Atas pembunuhan al Husain adalah Yazid bin Muawiyah. Yang ini sebetulnya debatable. Kenapa debatable? Karena kalau kita baca sejarah dengan jujur, di masa pemerintahannya Muawiyah, sejak masa pemerintahan Muawiyah, ini berbeda dengan masa pemerintahan Kulafa Ur yang ketika itu sistem pemerintahannya sentralistik. Semua perintah harus berasal dari khalifah yang ketika itu ada di Madinah. Di masanya Muawiyah, Muawiyah mengangkat amir-amir, gubernur-gubernur yang gubernur-gubernur itu punya tanggung jawab masing-masing. Dia gak perlu nunggu perintah dari damasnya. Jadi Yazid bin Muawiyah enggak pernah memerintahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk menangkap Husain, enggak pernah. Yang disuruh adalah kondisikan itu penduduk Kufah supaya mereka tidak berbaiat kepada Al-Husain. Kenapa malah kemudian akhirnya Al-Husain ditangkap dan malah dibunuh? Dan bukankah salah satu opsi dari Al-Husain adalah Al-Husain ingin datang langsung ke Damaskus menemui Yazid? Ini kan harusnya sudah jadi damai kalau itu terjadi. Malah ditangkap oleh Ubaidillah malah dibunuh. Jadi ini debatable ya. Makanya ada orang-orang yang membenci Yazid bin Muawiyah dengan keterlaluan. ya. Ada pula yang mencintainya keterlaluan dan sikap Ahlu Sunnah yang benar adalah tengah-tengah. Kita tidak membencinya tapi juga kita tidak mencintainya. Lihatlah bagaimana penilaian Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi pernah berkata mengenai Yazid. Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah bukan sahabat ya. Beliau tabi'in. Bukan sahabat. Kalau sahabat mereka wajib semua kita cintai tapi ini tabi'in bukan Yazid bin Muawiyah adalah seorang nasibi kata Imam Az-Zahabi. Beliau orang yang keras, beliau orang yang kasar, beliau orang yang bengis, beliau sering mengkonsumsi mengkonsumsi khamar, beliau sering melakukan kebungkaran. Beliau membuka kekuasaannya dengan membunuh Al-Husain. Dan beliau menutup kekuasaannya karena Yazid ini berkuasa selama 4 tahun. Awal kekuasaannya dia bunuh Al-Husain dan di akhir kekuasaannya dia menyerang penduduk Madinah yang disebut sebagai tragedi hurrah disuruh penduduk Madinah yang ketika itu mendukung Abdullah bin Zubair untuk berbayat kepada Yazid dan kemudian karena penduduk Madinah tidak mau diserang itu yang ketika terjadi tragedi al-Hurrah ini kemudian akhirnya Yazid meninggal sehingga berhentilah itu pembantaian di Madinah ini kata Imam Az-Zahabi menunjukkan bahwa Yazid ini adalah orang yang tercela tapi coba kita lihat bagaimana pendapat ulama yang lain Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Hidayah wa Nihaya menyebutkan satu kisah Abdullah bin Mu'ti bersama dengan para sahabatnya pernah menemui Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah dari seorang wanita suku Al-Hanafiyah suku Bani Al-Hanafiyah maka dia di, sering dimensibatkan dengan Muhammad Al-Hanafiyah ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Mu'ti Berkata kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah, yang Muhammad bin Al-Hanafiyah al ini memberikan bayat kepada Yazid. Dia mendukung kekuasaan Yazid sesudah sesudah al Husain syahid. Kata Abdullah bin Muqti, kau batalkan itu, bayatmu kepada Yazid. Namun Muhammad bin Al-Hanafiyah menolak. Lalu Abdullah bin Muqti berkata lagi, Yazid itu suka minum kamar, suka meninggalkan salat. Maka Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, aku berkali-kali ketemu dengan Yazid dan aku tidak melihat apa yang kalian katakan. Aku menemani, aku melihatnya, aku melihat dia melaksanakan salat wajib, mengerjakan kebaikan, bertanya tentang pikir, dia melaksanakan sunnah Nabi. Kata Abu Labim Mu'ti dan kawan-kawannya, itu cuma bohong-bohong aja itu, sandiwara aja. Kata Muhammad bin al hanafiyah kalau memang itu sandiwara, apa yang kau takutkan kepada yatib dari diriku? Apakah dia pernah minum khumar depan kalian langsung? Apakah dia pernah perlihatkan dia melakukan kebunkaran depan kalian langsung? Kalau memang kalian pernah melihatnya, bersaksilah kalian. Ya, ternyata apa kata Abu Ladin Muhti Kami gak pernah lihat itu Tapi kami dengar saja kabar-kabar tentang itu Kata Muhammad bin Al-Hanafiya Sungguhnya Allah tidak menerima orang yang bersaksi melakukan ini Jadi dia harus lihat langsung Gak boleh hanya dengar-dengar kabar saja. Maka Imam Nukatir kemudian berikan catatan Sesungguhnya kefasikan yang dinisbatkan kepada Yazid Soal dia sering minum homer meninggalkan solat wajib, berzina, macam-macam itu Gak ada satupun riwayat yang sahih yang mencatat itu Maka kita tidak boleh percaya kisah itu Ya. Kalau memang dia pernah melakukan kefasikan itu cukuplah itu tanggung jawab Yazid bin Muawiyah dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara pribadi. Faham sampai sini? Faham ya? Jadi memang nggak ada kisah secara sahih itu yang menyebutkan Yazid pernah minum kumar depan orang banyak nggak ada itu. Cuma cerita ceritanya dia suka minum kumar, cerita ceritanya saja. Yang pasti khwatah iman rahimakumulain yang perlu kita catat. Nabi saw dahulu pernah bersabda. Awalujaisin min ummati yagzu Madinah tapasrin magfurun lahum. Sesungguhnya tentara pertama yang memerangi kotanya kaisar, yaitu Konstantinopel, itu akan diampuni oleh Allah. Siapa yang dimaksud dengan tentara pertama yang memerangi Konstantinopel? Tentara yang dahulu dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, belum pernah mengirim tentara. Termasuk anggota pasukannya adalah Al Busair dan Yazid. Jadi artinya apa? Artinya kalau berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ampunan kepada Al husain karena Al husain termasuk anggota pasukan yang menyerang Konstantinopel. Ya. Sebagai penutup, marilah kita ingat taujih Robbani nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita membaca kisah-kisah umat sebelum kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Tilka ummatun yang sudah kalah, laha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum, wa dustaluna amma kamil amal itu kisah umat yang terdahulu. Bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, bagi kita apa yang kita lakukan, kita enggak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Jadi enggak ada kewajiban gawai kita untuk melaknat, untuk mencaci, mencelakakan. Keselesaikan itu kepada Allah. Kewajiban kita adalah mencintai orang-orang yang berhak kita cintai, keluarga Nabi berhak kita cintai, para sahabat Nabi berhak kita cintai. Orang-orang ya. yang melakukan pembunuhan terhadap Al-Khusyair secara langsung, ya, ini mereka semua sudah dihukum oleh Allah Subhanahuwataala langsung di dunia dan nanti dihukum lagi di akhirat. Jadi kalau kita baca kisahnya, bagaimana Umar bin Saad pada waktunya segala masa sudah itu terbunuh juga. Kemudian Sinan bin Anas, Syaib bin itu semua terbunuh dan terbunuh dalam keadaan menghinakan, dihinakan semua oleh Allah Subhanahuwataala. Allah menghukum mereka semua. Nah, terakhir ni pak. Saya perlu jelaskan itu mengenai tradisi Tadbir tadi, Tadbir itu mukul-mukul tadi Mukul-mukul, memperingati -mukul, wafatnya Kalau kita perhatikan pak Tradisi ini, ini yang Ngomong nih orang Syiah, Profesor Vali Nasr, orang Syiah ya, Orang Iran Yang sekarang tinggal di Amerika Dia bilang berdasarkan penelitian dia Ternyata tradisi ini mukul-mukul diri ini, Ini ada kaitannya Dengan tradisi Orang-orang Katolik Hai nah Toba, kalau Bapak lihat ya. Di Filipina yang usaha jauh-jauh ya, di Filipina itu. Kalau apa? Peringatan waktu Desember itu kan? Ada peringatan Yesus manggul salib itu kan? Wah, wow, pukul-pukul diri itu. Itu mirip-mirip seperti itu. Dan kalau ditelusuri ya, ditelusuri ini mirip dengan tradisi yang pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa Persia, bangsa Mesopotamia ketika kematian Dionysus dalam mitologi Yunani kuno dan Osiris dalam mitologi Mesir kuno. Jadi, tradisi mereka ini mirip dengan tradisi yang terus dilakukan oleh peradaban-peradaban kuno. Jadi, ini, kalau ditarik ini, ini sebetulnya bukan tradisi dari Islam, ini tradisi dari orang-orang pagan, dari orang-orang yang menyembah berhala. itu. Ini pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang Syiah Mengenai peristiwa, mengenai perayaan Ashura. Pertama, kalau memang itu baik, mengapa Husain tidak memperingati wafatnya Ali bin Abi Thalib bapaknya. Selama 21 tahun beliau hidup, beliau tidak pernah memperingati wafatnya Ali bin Abi Thalib. Kalau memang peringati wafat itu baik. Yang kedua, mengapa anak-anaknya Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah mengenang wafatnya Ali? Padahal mana yang lebih utama? Ali atau Husain? Jelas Ali lebih utama. Bapaknya kan jauh lebih utama harusnya kan? Mengapa tidak ada peringatan wafatnya Ali? Yang ketiga, Ali juga wafat terbunuh. Jika memang tadbir tadi mukul-mukul itu ritual yang baik, mengapa Husain tidak pernah melukai dirinya sendiri? Mengapa pula anak-anaknya Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengena wafatnya Ali dengan tadbir? Ini, ini ucapan-ucapannya Sheikh Alawiri. Kalaupun majlis duka tahunannya khusus untuk wafatnya Husain, mengapa anak keturunan Husain tidak menggelar majlis duka tiap tahun? Dan majlis duka itu baru digelar 352 hijriah tahun 352 hijriah. Tiga abad sesudah wafatnya Husain baru digelar itu. Mana aja ini kalau memang itu baik, kenapa baru tiga abad baru di, dilakukan dan baru kemudian itu ada tradisi pukul-pukul itu sesudah berdirinya dinasti Safawi, dinasti Safawi kapan berdiri? Tahun 1501 Masehi itu baru berdiri itu, baru ada tradisi kayak begitu pukul-pukul itu. Ini kemana aja ini? Ya kan? Kalaupun tadbir itu khusus peringati kalau ah, tadi ya, tiga abad yang tujuh mengapa hanya khusus yang disebut di hari Ashura? Mengapa tidak yang lain? Padahal ada saudaranya Husain yang juga wafat ketika itu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ya juga wafat, juga syahid. Ya, kemudian Abu Bakar bin Ali bin Abi Thalib juga wafat. Lihat Pak, anak-anaknya Ali bin Abi Thalib itu banyak yang namanya Abu Bakar, anaknya Umar. Kalau Ali bin Abi Thalib benci kepada Abu Bakar, gak mungkin diberi nama Abu Bakar, gak mungkin kan? Ya, mengapa hanya Husain yang disebut-sebut di hadis ash Ya, mengapa tidak Utsman bin Ali bin Abi Thalib? Jika menurut kaum Syiah. Ali bin Abi Thalib mencibir kepada Abu Bakar Mengapa Ali beri nama putra mereka dengan nama-nama mereka? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan tidak pernah bisa dijawab dan kita wajib bersedih. Kita wajib ya, mengenang wafatnya Asyhad Al-Husain sebagai bagian dari kecintaan kita kepada keluarga Nabi akan tapi yang perlu kita fahami yang perlu kita garis bawahi sungguh kedudukan Al-Husain ya. Kedudukan Al-Hussein, meskipun beliau mulia Akan tapi kedudukan beliau jauh Di bawah kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jauh di bawah kedudukan Ali bin Abi Talib radiallahu adi. Jauh di bawah kedudukan para Nabi-Nabi yang dahulu juga pernah dibunuh Oleh kaumnya, oleh Bani Israel Nabi Yahya, Nabi Zakaria Dahulu pernah dibunuh, mereka juga wajib Untuk kemudian cintai, kita cintai Akan tapi kita tidak pernah mengenang Kematian mereka dengan cara-cara yang berlebihan Begini kan Pak, Allahumma alaminta ya saya kira sudah cukup, sudah cukup malam ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh kasih kertas, ya kasih ke sekretariat, ya kapan-kapan kita jawab melalui situs kita ya, biar situs kita juga hidup, ya gitu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, terakhir saya ingin beri rujukan. Ini ada dua buku yang bagus untuk kita baca kalau mau dibaca, ya yang menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang tadi saya jelaskan dari ini jadi rujukan saya juga. Yang pertama judulnya Yakubah Min Tarikh hikbah min at-tarikh diterjemahkan inilah faktanya karangan Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis. Ini seorang ulama dari Bahrain. Bahrain kita tahu merupakan negeri yang mayoritas Syiah. Mayoritas Syiah dan Syekh Uthman bin Muhammad Al-Khamis ini membantah itu. Membantah syubhat-syubhat Syiah di negeri beliau. Kemudian buku yang kedua ada judulnya uh, Mu'jam Al-Hasan wal Husain, ensiklopedia Hasan dan Husain diterjemahkan ke bahasa Indonesia Hasan dan Husain di Untalk Stories yang mengarang adalah Syekh Hasan al Husaini. ini seorang ulama yang beliau keturunan Hasan dan juga keturunan Al-Husayni ya, kalau buka Youtube bisa lihat ini ceramah-ceramah beliau ini banyak sekali beliau membantah keyakinan-keyakinan orang-orang Syiah jadi bagus sekali buku ini silakan dicari di toko buku dibaca demikian mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini Mohon Ma um maaf apabila ada kekurangannya. Kullu kum biha astaghfirullah li wa lakum innahu was-sadul alim walhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.